Oke, okay, oke okay, bu. Terima kasih banyak kamu sudah menuruti ya. Dengan meskipun aku gambar setahun lo gak apa-apa. Oke, okay. siswa untuk ibu-ibunya yang sebelah kanan juga, sebelah kiri, anteng-anteng anteng semuanya. Terima kasih kadirannya. Kita goyang bareng lagi ya. Tack